Afwan Ustadz, suaranya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum min sanin la Yomitin Amapa. Awang eh uh, ibas kalian tadi ada yang belum di-setting masih mute. Saya sama tadi diingatkan sudah lama sekali. Nah, mohon maaf tadi ini ulangi lagi. <laughs> Gak apa, apa Ya, terakhir kita Sampai pada Matan yaitu tentang Al-fiqhu wal-ilmu nah, Beliau menjelaskan bahasanya fikih lebih sempit cakupannya Daripada ilmu Kemudian beliau menjelaskan apa itu ilmu Kemudian menjelaskan apa itu jahal Karena jahal ini adalah lawan dari ilmu Nah karena tadi menjelaskan definisi Menyebutkan definisi ilmu Maka beliau juga menyebutkan Bahasanya ilmu terbagi menjadi dua Yaitu ilmu Loruri dan yang kedua Ilmu muktasab Yang istilah lainnya adalah ilmu naluri. Nah, Karena di definisi Dari ilmu muktasab itu adalah Al-Maukuf ala naluri Walas didlali Yaitu mengetahui Yaitu Dengan apa? Dengan cara mentelaah dan mencari dalil atau bukti. Karena di situ ada kata-kata naudzor sama istidlal, maka beliau menjelaskan definisi dari naudzor dan definisi dari istidlal. Nah, tadi beliau mengatakan di uh, kalimat pertama ada namanya ilmu, definisinya demikian. Maka ilmu itu adalah bagian dari tingkatan idrok marotibul idrok tingkatan pemahaman atau pengetahuan. Berarti ada tingkatan yang lain yang di bawahnya ilmu yaitu wazon, ya. Yang prasangka kuat. Kemudian ada lagi yang 50-50, ya, yaitu syak, ya. Kemudian yang terakhir adalah jahil, yang tidak tahu sama sekali. Nah, tadi isi gambaran global dari matan. Kemudian kita baca, kita lanjutkan eh, apa yang di disebutkan oleh pensyarah. Qolasharifu hafizallahu taala wa bada'a an arafa al musanifu rahimallahu taala al-ilma zakara annahu Pismani. Setelah musanif mendefinisikan ilmu, kemudian beliau menyebutkan macam-macam ilmu yang ada Matam. macam. Al-awalu ilmun daruriyyun, ilmu daruri wasani ilmun naziriyyun. Ilmu Nazuri. Hier die Matan, die Ilmu Nawzuri is de di Matan is Ilmu Muktasab. Wal Ilmu Ad-Dururi. Ilmu Ad-Dururi adalah. Ma Lam Yaqo' An-Nawzuriin Wasididlalin. Dat is de Lam. Ya, karena kan ini apa? tidak membutuhkan Nawzur dan Isidlalin. Nawzuri. Sebegini. Di, di Matan. Wal Ilmu Ad-Dururi. Ma Lam Yaqo' An-Nawzuriin Wasididlalin. Kurang Lam ditambil Lam yaitu ilmu yang didapatkan tanpa ada nazar ya berpikir wasdidal dan e, tanpa ada pencarian dalil atau bukti. A la yahtaju ila nazirin wastidalin, tidak butuh nazar dan istidlal. Contohnya apa? wakal ilmi bi anna Contohnya seorang itu mengetahui bahasnya api itu panas wa anal hatid dan bahasanya persis-persis itu ee keras fal insanu idza lamasa an-nar maka seorang seseorang jika menyentuh api misalkan contohnya arfa anaha haratun bahasanya dia mengetahui ketika setelah menyentuh mengetahui bahasanya api itu haraf panas tuna nadzurin walastidlalin tanpa dia harus berpikir dan tanpa harus mencari bukti Nah, jadi e, karena tadi ini enggak perlu berpikir, enggak perlu bukti, tapi ketika dia sudah menyentuh api ya, berdasarkan indera e, peraba, maka langsung bisa diketahui ya, secara otomatis, dia langsung bisa mengetahui bahasanya api itu panas, enggak perlu berpikir. Jadi itu sudah otomatis, ya. namanya juga lururi. Tuma inna hazaal ilma al-dururiyya al-dururiyya yahsulu bittoriqoini Kemudian ilmu dhururi ini bisa didapatkan dengan dua jalan Kamadzaqara al-musonifu sebagaimana disebutkan oleh musonif Al-awalu yang pertama bil-hawasil khoms Kamadtaqot dhamma Didapatkan dengan lima panca indera sebagaimana yang telah lewat Ya, di matan sudah disebutkan ya, yaitu asam atau syam ruk lams itu dari ilmu apa? Ilmu al bisa didapatkan dengan cara itu. Dengan melihat misalnya dengan melihat misalnya kalau malam itu gelap ya, itu ya. dengan cara penglihatan sudah bisa. Darah warnanya merah misalnya, nah dengan melihat bisa Kemudian ini bau kotoran itu, e, baunya tidak enak, ya, dengan dicium bisa ya, otomatis bisa didapatkan, dia enggak perlu mikir, ya. enggak perlu apa? Melakukan berpikir, dan contohnya di sarah tadi adalah panasnya api Kemudian ilmu di samping bisa didapatkan dengan e, salah satu dari panca indera Bisa juga As-Sani yang kedua ditawaturi dengan kabar yang mutawatir, berita yang mutawatir. Ka'ilmina seperti pengetahuan kita, biwujud di Baladismihi Filastin Palestina. Seperti kita itu mengetahui bahasanya ada nama negara, daerah namanya Palestine. Ma'a'annana lanazhab ilahi padahal kita belum pernah kesana. Ya. Tapi ini sudah yakin. Biasanya ada negara namanya Palestina. Ya karena sudah mutawatir ya. Sudah mutawatir tersebar di mana-mana. sudah menjadi sesuatu yang mutawatir. Wa mithluhu ilmuna bi wujudil anbiyae alaihim assolat wassalam wal aimati al arqaadi dan pengetahuan kita tentang keberadaan para nabi ahlil salat wasalam dan e, imam mazhab yang empat. Kita enggak pernah ketemu, enggak pernah melihat kan tapi didapatkan dengan apa? berita yang mutawatir. Yang berita ini tidak bisa apa? tidak mungkin terjadi kebohongan karena sudah mutawatir. Tadi adalah ilmu naururi. Amal ilmu al-muktasab, wa yusama ilma an-nauriyah, ataupun ilmu muktasab dinamakan juga ilmu nauri, fahwa yaitu apa? Ma tahu ila naurin was ilmu yang membutuhkan untuk uh, membutuhkan apa? nazar, pentelaahan atau berpikir wasdidal dan pencarian dalil. Wa arafa an-nazara wal istidlala li wurudihi ma fi ta'rifil ilmi al muktasabi. Dan musannif uh, mendefinisikan apa itu nazar, juga mendefinisikan apa itu istidlal karena keduanya itu ada di dalam definisi ilmu muktasab. Jadi saling ber, ber, apa, e, berkelanjutan atau runut ya Menjelaskan ini efek dari sebelumnya Menjelaskan ini efek dari sebelumnya Padahal yang pertama hanya menjelaskan apa itu Kerdukan e, fikih dengan ilmu Fana zuru huwa at-tafkiru Fisai'i al-manzuri fihi lima'rifati haqiqotihi Nador adalah uh, mentelaah suatu atau memikirkan suatu memikirkan objek untuk mengetahui hakikatnya untuk mengetahui hakikatnya. Wal istidlal ataupun istidlal huwa talaqu dalil mencari dalil. Wad dalilu ma yatawassalu bi sahihin naẓari ila maṭlubin khobarijin. Adapun dalil adalah suatu yang bisa mengantarkan Menuju suatu yang Menuju suatu yang dicari Dengan apa Berpikir yang benar Dengan pentelaahan yang Yang benar yang sahih Sehingga dengan adanya Apa tadi dalil Nanti bisa mengantarkan Pada sebuah kesimpulan ya Dengan cara uh, Mentelaah objek tersebut Wadalilu asharaiu katyaku Yakunu nason min kitabin ausun natin au ijma'in au kiyasin au wa irizalika. Dalil shar'i terkadang itu berupa nas dari kitab Alquran, sunah, hadis, atau bukan dari nas tapi ijma, ya, atau qiyas. Atau yang lainnya. Jadi dalil itu tidak mesti, bukan hanya dua ya, bukan hanya Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada ijma, ada kias, dan dalil-dalil yang lain yang diperselisihkan dalam masalah mursalah, istihsan, dan yang lainnya. Jadi kalau eh, ada yang bertanya dalilnya apa, kemudian yang diminta adalah eh, ayat yang sorry, yang tegas atau hadis yang tegas, kemudian kalau dikasih kias itu enggak diterima ya ini kurang tepat, ya kan? Karena kias itu dalil. Jadi tidak mesti dalil itu dua itu, ya bisa selain dari dua itu walaupun e, semua bermuara pada e, Al-Qur'an dan Sunnah Kan tapi tidak semua dalil itu sharih ya. Tidak semua itu tidak semua dalil itu sharih. Kalau dalil itu semua sharih jelas nah nanti ya tidak ada bedanya Fakih sama orang biasa ya. Kemudian ja. beliau melanjutkan wa ba faru al musannifu rahimallahu taala min ta'rifil martabati alula min maratil itroki arafa al martabata Asaniata wa Zon. dhon Setelah musannif selesai mendefinisikan yaitu tingkatan the level pertama dari tingkatan pemahaman kemudian beliau mendefinisikan